dan dia terlepas dari uzur untuk dia dikafirkan. Kalau masih ada uzurnya seperti uzur pengkafiran, dia masih punya syubhat takwil. Atau dia dalam kondisi terpaksa, terancam keselamatannya. Atau Karena disebabkan oleh perkara yang lainnya Yaitu kesalahan yang tidak dia sadari Selama orang masih punya syubahat Takwil, ya. atau karena dia mengucapkannya dalam keadaan tersalah, tidak menyadarinya, atau karena terpaksa, maka ini tidak bisa dikafirkan. Maka syaratnya sampai kepadanya hujjah yang menghilangkan daripadanya ketidakmengertian, kebodohannya tentang hujjah itu, dan dia terlepas dari unsur. Maka barulah dia boleh dikafirkan. Ini pernyataan dari Ash-Shaykh al imam Muhammad bin Abdul Wahab, Rahimahullahu taala. Sehingga tidak disyaratkan padanya bahawa dia harus faham sebagaimana fahamnya Abu Bakar. Ini yang tidak disyaratkan. Tapi sampai kepadanya Hudja dalam keadaan dia mengerti akan Hudja itu, ini perkara yang disyaratkan. Karena ketika orang-orang kafir yang datang kepada mereka Al-Qur'anul Karim. Mereka mengerti apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka, mereka adalah Arab. Bahkan afsahul arab. Bahasanya bahasa Al-Qur'an sangat mengerti apa yang tercantum di dalam ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga tidak ada syubhat di dalamnya. Tapi Allah tetap menyatakan di dalam Al-Qur'an Bahwa mereka orang-orang yang tidak punya hati untuk bisa memahami. Allah jadikan pada hati mereka tutupan sehingga mereka tidak bisa memahami. Memahami yang bagaimana? Memahami dengan pemahaman yang dalam. Yang mereka mengambil kemanfaatan dengannya sehingga mendapatkan kesunjuk dari Allah. Hidayah dari Allah. Itu yang tidak ada pada mereka. Paham sekarang? Tayyip. Dan hal ini kita perkuat dengan keterangan murid dari Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yaitu Asy-Syeikh Hamd bin Nasir bin Ma'mar Ma salah seorang ulama besar negeri Najd di masa lampau yang disebutkan di dalam majmuah Rasa'il wa Masa'il An-Najdiyah kata beliau walisa al-murad biqiyamil hujjah ay yafhamuha al-insanu fahman jaliyan kamu yahamu Muhammad hadahu Allah, wawafkah. Bukanlah yang dimaksud dengan tegaknya kujah bahwa seseorang memahami kujah itu dengan pemahaman yang jelas, gamblang, terang, seperti pemahaman orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk taufik dari Allah. Gamblang sekarang. Artinya tidak disyaratkan dia harus paham dengan pemahaman yang dalam sehingga dia bisa mengambil kemanfaatan dan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah azza wajalla. Tidak disyaratkan itu. Yang penting sampai kepadanya hujjah Dia mengerti apa yang ada di dalam hujjah itu ya. Kemudian Dia terlepas dari Uzzur Tidak ada syubhad Tidak ada takwil yang masih ada di kepalanya Sehingga dia tidak Mengerti apa yang ada di dalam ayat ya, Kalau masih ada syubhad Masih ada takwil, Maka tidak bisa karena itu uzzur Untuk dia dikafirkan. Untuk dia tidak dikafirkan, ya, atau karena terpaksa atau karena uzur yang lainnya. Nah, kuanfidin rohimani warohimahukumullah. Jadi ini yang dimaksud dengan qiyamul hajjah. Saya kira pembahasannya jelas. Paham ya? Paham ga ini? Taib. Kemudian. Apa itu syarat-syarat pengkafiran yang harus terpenuhi pada diri seseorang ketika dia akan dikafirkan Nah ini adalah Pembahasan yang juga penting untuk kita ketahui Syarat-syarat pengkafiran itu Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul Hafizahullah Syaratnya adalah Pertama tadi disebutkan Adanya Qiyamul Hujjah Kemudian Tahakkuk al-ilm al-munafiq lil jahal, terrealisasinya pengetahuan, pengertian, pemahaman yang meniadakan kebodohannya. Artinya orang yang tidak mengerti orang yang bodoh, maka dia tidak bisa dikafirkan, sebab belum terpenuhi syarat, bahwa dia punya ilmu yang meniadakan kebodohannya. Ketika syarat ini tidak ada, dia tidak bisa dikafirkan. Walaupun dalam masalah yang jelas dan gamblang. Sebab apa? Perbedaan antara satu orang dengan yang lainnya dalam memahami, dalam mengerti akan suatu permasalahan. Mungkin jelas gamblang bagi sebagian orang yang belajar, tapi belum tentu jelas dan gamblang bagi orang yang dia awam. Apalagi di tengah-tengah masa yang jauh dari ilmu Dari nubuah Belum tentu Jelas bagi kita, jelas bagi orang Orang itu beda-beda Kita kembali kepada penjelasan Al-Imam Ibn Al qayyim Al-Jawziya Rahimahullah yang sudah kita sebutkan Dari pelajaran yang sebelumnya Makanya Saya sudah sebutkan sebuah hadis yang merupakan dalil Paling jelas dalam hal ini bahwa orang yang bodoh tidak bisa dikafirkan. Hadisnya riwayat Al Bukhari dan Muslim. Dan di sini beliau bawakan tentang hadis itu. Ya, hadis Abi Hurairah. Sekarang kita baca hadis ini untuk mengulangi pemahaman kita tentangnya. Dalam hadis hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan ada seorang yang Berbuat melampaui batas atas dirinya, sampai datang kepadanya kematian. Lalu dia mengatakan kepada anaknya, kalau aku meninggal, kalau aku mati, maka bakarlah jasadku, lantas tumbuklah sampai halus. Bakar kan tinggal debunya tuh tumbuk lagi sampai halus. Ya, kemudian sebarkan atau tebarkan debu itu tadi, debu jasadku itu tadi, sebagiannya, setengahnya di lautan, setengahnya di daratan ya. kemudian, kata, kemudian katanya supaya debuku ini ditenggelamkan oleh laut dan diterbangkan oleh angin kenapa? karena demi Allah jikalau seandainya Allah kuasa untuk membangkitkanku aku akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang tidak pernah Allah siksa kepada seorang pun yang selainku. artinya dia akan disiksa dengan siksa yang berat sekali tidak ada orang yang disiksa seperti dia karena dosanya sehingga dia berpesan seperti itu supaya Allah tidak bisa membangkitkannya ini kan, ini masalah yang jelas atau tidak masalah yang jelas sekali tentang kemahkuasaan Allah untuk membangkitkan siapapun Allah menciptakan menciptakan kita itu asalnya kita ini ma'du, sesuatu yang tidak ada kemudian Allah ciptakan menjadi ada apalagi yang sudah ada untuk dibangkitkan mudah bagi Allah tentang kekuasaan Allah yang luar biasa seperti ini saya kira masalah yang jelas semua orang tahu cukup Allah mengatakan kun fayakun tapi orang ini meragukan kekuasaan Allah tidak yakin dengan kekuasaan Allah padahal ini masalah yang jelas maka kemudian ketika hal itu terjadi dia meninggal lantas dibakar jasadnya Kemudian ditumbuk oleh anaknya, lantas setengahnya ditaburkan di lautan, setengahnya di daratan. Allah bangkitkan orang ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah bangkitkan dia. Dia hidup kembali, ditanya oleh Allah. Kenapa engkau lakukan semua itu? Apa yang mendorongmu melakukan hal itu? Mahamalaka al-Masonaat. Apa yang membuatmu melakukan itu? Kata orang ini, Ya Yahrob. Wahai Rabku Yang membuatku melakukan itu Karena aku takut kepadamu ya Allah ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Kata Nabi a.s Justru Allah mengampuni dia Justru Allah mengampuni dia Ini masalah jelas Tapi apa sebabnya dia diberi uzur Dan diampuni oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah Menjelaskan di dalam Sebagaimana dalam majmuk al-fatawa Dan pernah kita nukilkan Di dalam pelajaran kita yang Sebelumnya Beliau menjelaskan Hada bisababi jahlihi Bikudratillahi ta'ala Semua ini dikarenakan Dia bodoh Tidak mengerti tentang kemahakuasaan Allah Tabaraka wa ta'ala Ma'zur dengan sebab kebodohannya Walaupun dalam masalah yang jelas Karena masalah ini jelas tergantung orangnya siapa Belum tentu akan jelas bagi semua orang Makanya kata Al-Imam Ibn Al qayyim Berbeda Masalah tegaknya hujjah Datangnya ilmu dan meniadakan kebodohan itu tergantung ya, Perbedaan antara satu masa dengan masa yang lain Satu tempat dengan tempat yang lain Satu orang dengan orang yang lain Gak sama semuanya maka kita ketika akan mengkafirkan orang kita harus tahu secara pasti orang ini punya ilmunya dan tidak dalam keadaan bodoh bahwa dia mengerti hujjah bukan dalam keadaan bodoh ini syarat yang pertama kemudian syarat yang kedua tahakkuk al-qas al-munafi li'adami terrealisasinya Tujuan dia melakukan hal itu karena kekafiran. Bukan yang lainnya. Artinya memang dia menyadari hal itu. Bukan tidak menyadari. Karena orang yang tidak menyadari tidak bisa dikafirkan. Maka dalam penghalang-penghalang kekafiran. -penghalang pertama adalah kebodohan. Kebodohan yang meniadakan ilmunya. Artinya dia bukan orang yang mengerti. Kalau ada kebodohan tidak bisa dikafirkan. Dalilnya jelas tadi telah kita sebutkan. Yang kedua adalah karena takwil. Masih ada takwil. Dalil yang menunjukkan bahwa orang yang jatuh ke dalam takwil tidak bisa dikafirkan. Di sini Al-Syekh Muhammad bin Umar Bazmul rahimahullah menyebutkan hadis Abi Hurairah yang telah kita sebutkan tadi. Dan beliau menganggapnya sebagai dalil dalam hal takwil. Ya. Artinya di sini orang itu mentakwil sehingga dia tidak mengerti akan kemahakuasaan Allah Azza wa Wajal. Dia sangka Allah tidak mampu untuk hal yang seperti itu karena dia masih mentakwil. Ada subhat pada dirinya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ya. Al-hato Melakukannya tanpa kesengajaan Dalilnya adalah tentang seorang yang taubat Yang diibaratkan Allah itu sangat gembira kepada seorang yang taubat Lebih gembira daripada seorang hamba Yang dia berjalan di tengah padang pasir Membawa kendaraannya dan perbekalannya Kemudian dia kehilangan kendaraan dan perbekalannya Lantas dia singgah di suatu tempat Berteduh di bawah sebuah pohon dia sudah pasrah akan kematian kemudian dia tertidur, terkala dia bangun dari tidurnya, dia mendapatkan ada ada kendaraannya dan perbekalannya di sisinya Ya kita bayangkan orang sudah pasrah untuk mati, lantas datang keselamatan dan pertolongan dia saking gembiranya, dia mengucap, mengucapkan hal yang tidak dia sadari Allahumma anta abdi wa ana robbuk ya Allah engkau adalah hambaku dan Aku adalah RobMu. Ini kekafiran nggak? Kekafiran. Tetapi dia mengucapkan ini tanpa menyengaja. Maksud hatinya bukan itu. Maksud hatinya Allahumma anta Robbi wa ana abduk. Ya Allah, Engkau adalah Robku, Aku adalah hambaMu. Tapi dia tersalah. Ini dalilnya. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim di dalam Sahih keduanya. Kata Nabi: Aftaa min shiddatil farah. Dia tersalah karena sangat gembiranya. Kemudian yang ketiga. Atau yang keempat ya, yang keempat adalah al ikrah karena terpaksa, terancam keselamatannya. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 106, man kafarobillahi mimbakandi imanihi illa man wa kalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, orang yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya masih tenang dengan keimanan. Syaratnya apa? Orang yang dipaksa, terancam keselamatannya Terancam keselamatan dirinya atau keluarganya Atau kemusnahan hartanya Dia mengucapkan kekafiran Dalam keadaan hatinya masih tenang dengan keimanan Tapi kalau hatinya condong Kepada kekafiran yang diucapkannya Dalam keadaan terpaksa, ini tidak mendapatkan udur Nah masalah hati, siapa yang tahu? Yang tahu siapa? Allah kita enggak bisa menghukumi orang karena kita enggak tahu hatinya. Kita harus mengambil zahirnya bahwa dia dipaksa dan terancam keselamatannya. Thaib. Maka ini adalah penghalang-penghalang pengkafiran. Maka kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, Ahlus Sunnah, Ahlul Ilmi was Sunnah. Ya perhatikan ucapan Syekhul Islam. Ahlul Ilmi was Sunnah, la yukaf la yukaffiruna man khalafahum wa in dhalikal mukhalif Yukafiruhum, para ulama dan ahli sunnah, mereka tidak mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka, meskipun orang yang menyelisihi itu mengkafirkan mereka. Meskipun orang yang menyelisihi kita mengkafirkan kita, tapi kita tidak boleh mengkafirkannya. Ya. Kemudian kata beliau, lian al kufrohok muncarai, karena kekafiran itu adalah hukum syariat. Falaysa lilinsani ayyu 'aqiba bimithlihi kaman kadzaba 'alaika wa zanabi ahlik laysalaka an takziba 'alayhi wa bi ahlih kata beliau karena masalah kekafiran itu hukum syariat dan tidak boleh seorang pun menghukum orang lain karena membalas perbuatannya dengan hal yang sama ya seperti orang yang berdusta kepadamu berzina dengan istrimu Engkau tidak boleh berdusta kepadanya dan berzina dengan istrinya. Wah dia ini melakukan hal itu kepada saya. Saya balas sama. Tidak boleh. Kalau dia berbuat yang salah kepada kita, kita tidak boleh berbuat yang salah kepadanya. Itu prinsip para ulama dan ahlus sunnah. Nah. Kemudian kata beliau. لِأَنَّ الْكَذِبْ وَالزِّنَ حَرَامُ لِحَقِّ wa وَرَسُولِهِ Karena dusta dan perzinahan itu haram untuk hak Allah dan Rasulnya. Kemudian kata beliau, fa'inna takfir shaks al muayyan, wajaza qatlihi mukuf, ala antablughu al hujjah al nabawiyyah alati yukaffar man khalafha, wa illa falaysa kullu man jahila shay'an min ad-din yukaffar. Kata beliau, bahawa masalah mengkafirkan orang personil tertentu dan boleh membunuhnya itu tergantung kepada sampainya hujjah kepadanya hujah yang barang siapa menyelisihinya maka akan dikafirkan. Tergantung dengan ini sampai enggak hujah kepadanya. Bukan hanya sekedar sampai tentunya, tegaknya hujah itu dia mengerti apa yang terkandung di dalam hujah itu. Ya. jangan seperti orang yang asing yang tidak mengerti bahasa apa yang diucapkan kepadanya. Baik, maka ini tidak bisa dikatakan bahwa telah sampai kepadanya hujah seperti pembahasan yang sudah kita jelaskan, maka kata beliau: Faillah waillah, falaisa ya. kullu man jahila sya'ian min adzim yukukafir. Tidak semua orang yang tidak mengerti tentang agama itu lantas dengan serta merta dikafirkan. Ya. Nama. Kata beliau: Walihada, lama isthala tajifatun min as-sahabat wa kakudama ibni Madzun wa ashabhi shurbal khumr. Perhatikan. Tatkala ada sekelompok dari sahabat. Dan juga at-tabi'in. Seperti kudamah bin mad'un. Dan para sahabatnya. Mereka ini menganggap halal minum khomr. Ya. Wadhanu anna hatubah. Mereka menyangka bahawa minum khomr itu adalah mubah. Limana amila salihan. Bagi orang yang beramal dengan amalan salih. Jadi kalau orang itu. Orang yang beramal dengan amalan salih. Boleh minum khomr. Menurut pendapat dari kuda bin maung. Padahal masalah minum khamr ini kan maklum minat dia betul betul berurut. Perkara yang orang semata-mata dia masuk Islam ngerti kalau minum khamr itu haram atau tidak? Haram. Ya. Tapi bagi sahabat sebahagian sahabat tidak demikian. Dia tidak mengerti. Dia tidak faham. Bahkan dia menganggap bahawa bagi orang yang beramal soleh minum khamr itu boleh. Padahal orang yang menghalalkan minum khamr Hukumnya apa? Kafir atau tidak? Kafir. Bukan orang yang minum khamr ya. Orang yang menghalalkan, meyakini halalnya minum khamr itu kafir, karena dia menentang Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, ala ma fahimu min ayatil ma'idah. Menurut apa yang mereka fahami dari ayat surat al Ma'idah? Ittafaqa ulama as Kah Umar, wali, wargirihma, ala anhum yustatabun. Fain acaru ala istihlal kafiru, wain acarru bihi julidu. Kata beliau, maka sepakat para ulama sahabat. Ya, para ulama sahabat sepakat seperti Umar, Ali dan yang selain keduanya. Rasulullah anhum bahwa mereka ini dimintai taubatnya. Jika mereka tetap bersikukuh atas penghalalan itu, mereka, maka mereka kafir. Dan jika mereka mengakui kesalahan mereka, mereka akan didera karena kesalahan itu. Ya. Kemudian kata Syekhul Islam, dan ini perlu diperhatikan, kata beliau, "Falam yukafiruhum ibtidaan". Para ulama sahabat tidak mengkafirkan sebagian sahabat yang menghalalkan minum khamr ini tadi dari semula, tidak langsung dikafirkan dari awalnya. Tapi harus ditegakkan dulu kepadanya hujjah. Disampaikan dulu kepadanya hujjah. Li ajlis syubahah allati ya uridhat lahum. Atau allati ya arodhat lahum. Karena adanya syubahat yang mengenai, menimpa mereka. Ada syubahat di kepalanya. Nah. Hatta yatabayan lahumul haq. Sampai jelas bagi mereka kebenaran. Sampai mereka mengerti, oh ternyata hujjahnya seperti ini. Ternyata shubhat yang selama ini tidak benar, bukan itu yang dimaksud oleh ayat. Nah, ngerti dia sekarang. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini dia masih meyakini, maka dia kafir. Ya, tidak boleh dikafirkan dari awal. Tidak boleh dengan semat oh dia kok meyakini sesuatu yang kufur, berarti dia kafir ini. Gak boleh begitu. Atau dia mengucapkan kekafiran Atau dia memperbuat kekafiran Ini kan masalahnya jelas Kafir dia Tidak benar Itu tidak benar Coba lihat keterangan syekhul islam bin Taimiyah rahimahullah Mengenai Kudamah bin madhu'un ya, Yang menghalalkan minum khamr. Tidaklah para ulama sahabat itu Langsung mengkafirkannya dari semula Mereka katakan harus dimintai Taubatnya dulu ya, Disampaikan kepadanya Hujah, makanya kata Syekhul Islam, para ulama Sahabat itu tidak langsung mengkafirkan dari awalnya, begitu mereka mendapati Kudah bin Mazun menghalalkan minum khamr, tidak langsung dikafirkan. Kenapa? Le ajlis shubahat Allah Tiyaarohum, karena ada shubahat yang mengenai mereka menimpa mereka, hatta yatabayyan luhul hak sampai jelas bagi mereka kebenaran, faida al-saru al-juhud. Nah, kalau mereka masih bersikukuh. Setelah jelas bagi mereka kebenaran Barulah mereka dinyatakan Kafaru, mereka kafir Keluar dari Islam Paham ya? Ini keterangan Syekhul Islam binti Miya rahimahullah Dan masih banyak lagi keterangan para ulama Tapi waktu kita enggak cukup Anakul lihal Sekarang kita sudah mengambil faedah yang keberapa? Yang kelima Bahawa disyaratkan dalam pengkafiran itu Qiyam hujjah Tegaknya Hujjah harus sampai kepada seseorang hujah Dia mengerti Mengilmui Dan tidak ada pada dirinya Kebodohan tentang masalah itu ya. Kemudian yang kedua Dia melakukannya harus dengan Menyengaja bukan tanpa sengaja Ini syarat Dan kemudian tidak adanya penghalang Penghalangnya apa kebodohan Tidak sampai kepadanya hujah Yang kedua Tidak adanya syubhad atau takwil. Yang ketiga, tidak dalam keadaan tidak sengaja. Yang keempat, tidak dalam keadaan terpaksa. Ya, maka dalam pengkafiran harus tegak hujah dengan pengertian yang sudah kita sebutkan. Terpenuhi syaratnya. Dan yang ketiga, tidak adanya penghalang-penghalang pengkafiran. Nah untuk merealisasikan ini, siapa yang paling bisa? Tentu tidak semua orang mampu kan Tidak semua orang mampu Yang paling selamat apabila hal itu dipulangkan kepada para ulama Supaya masalahnya itu jelas gamblang Boleh penuntut ilmu melakukannya kalau dia punya kemampuan ilmiah untuk itu tapi jangan semua orang dengan serta merta dengan mudah-mudahan dia melakukan pengkafiran kepada sesama muslimi, hati-hati ya, masalah ini bukan masalah ringan dampaknya bukan pada orang itu saja kalau tidak benar dampaknya kembali kepada dirinya ya, itu satu yang kedua dampaknya luas baik secara individu masyarakat, keluarga bahkan bangsa dan negara Makanya orang yang bermudah-mudahan dalam hal ini Dan gampang mengkafirkan sesama muslim Pada umumnya mereka Adalah dari kalangan takfiriyun Al-Khawarij Yang memang mudah dan gampang mengkafirkan kepada sesama muslim Maka ahlus sunnah harus berhati-hati Para penuntut ilmu hendaknya bijak di dalam berfikir Dia tidak masuk ke dalam ruang Yang sebenarnya bisa jadi bukan kemampuannya yang kedua bahwa ahamiyatudda'wah kepada tauhid jauh lebih penting dibanding masalah kita mudah-mudah mengkafirkan orang masalah tauhid itu besar, banyak dan komplit sehingga jangan kita mengambil sebagian ruang Sebagian masalah dan meninggalkan yang lainnya. Kurang memperhatikan yang lainnya. Masing-masing harus kita lakukan dengan baik secara bertahap dan sesuai dengan porsinya. Makanya nasihat para ulama. -ilm qabla Mulai dengan ilmu yang kecil sebelum yang besar. Ikhwan Fiddin Rahimani Warahimakumullah. Ini yang bisa kita jelaskan Yang bisa kita ambil dalam pertemuan kali ini Insya Allah kita akan lanjutkan Dalam pertemuan besok Dan kita berdoa kepada Allah Azza Semoga kita dimudahkan Untuk menyelesaikan Karena masih ada sekitar 7 kaidah lagi Ada sekitar 7 kaidah lagi Menunjukkan masalah ini bukan masalah Spelling Masalah besar ini. ya. Tapi di masa ini amat bihil balwa Wah musibahnya sudah besar dan menimpa banyak kalangan tersebar di kalangan manusia sehingga muncul keonaran keributan, saling mengkafirkan bahkan antara rakyat dengan rakyat, antara individu dengan individu, bahkan sampai antara rakyat dengan penguasa penguasa dengan rakyat. Wallaikumualaikum warahmatullah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabilahitulfiq. Assalamualaikum warahmatullahi wa